Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa u een keer zeg, maar ik ibu de studio. Ik ben niet studio. Pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di, sini, tentunya di Mama dan AA. Iya, pagi hari ini buat Anda yang ingin curhat melalui telepon silakan bisa menghubungi langsung 56976809 buat yang di Jakarta. Yang di luar Jakarta tinggal ditambah 02156976809. Dan bisa juga curhat melalui Skype silakan di add saja ID kami di mamahaa.peraksi. Ih, apa kabar Ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah, keluarga aman. Alhamdulillah, ya kita sebagai umat muslim memang diwajibkan untuk menjaga keharmonisan keluarga Salah satu penyebab rusaknya keharmonisan keluarga adalah munculnya pihak ketiga Bisa dari orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang ada di luar keluarga kita Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut yang kadang-kala orang ingin mencampuri urusan rumah tangga kita justru bisa membuat rumah tangga kita retak hubungannya menjadi tidak harmonis. Kita akan sama-sama ikuti atau Syekh Mama untuk tema kita dari pagi hari ini tentang orang ketiga perusak keluarga. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayati a'malina mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa da'ul syariikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh orang ketiga rusak keluarga Saya tanya Anda jawab dengan jujur Siapa yang di rumah tangga Anda Seumur-umur berumah tangga 5 tahun, 10 tahun 25 tahun, 35 tahun 40 tahun dan seterusnya Yang tidak pernah berantem Suami istri, nggak co? Nggak ada Siapa yang pernah berantem? Saya Siapa yang sering berantem? Saya Siapa yang berantem melulu? Mana yang paling jelek? Berantem melulu. Mana orangnya? Berantem melulu. Hati-hati. Banyak sekali saat ini orang yang disebut orang ketiga. Saat ini banyak yang disebut dengan pil. Ada juga yang disebut dengan will. Pria idaman lain. Wanita idaman lain. Itu orang ketiga Itu perusahaan rumah tangga Namun anda lihat Jangan anda hanya mengira Ada laki-laki yang kedua Ada perempuan yang kedua Yang disebut orang ketiga Tidak Boleh jadi emaknya Dari anak kita Yang rong rumah tangga anak Itu pun orang ketiga Saya uraikan satu-satu yang disebut orang ketiga mungkin adalah wanita idaman lain. Seorang suami punya istri baik, sabar, jujur, sayang sama keluarga, penuh pengertian, tidak ada sedikit pun niat untuk berseringkuh apalagi kawin lagi. Ternyata datang perempuan yang kedua, yang merajuk, merayu lalu tergoda laki-laki tadi, akhirnya dia pacaran, mungkin seringkuh dan seterusnya. Inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat dua: Azania tuwa zani pajalidu kullawaidi miata jadat. Penjina perempuan, penjina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Kenapa penjina perempuan baru penjina laki-laki? Karena kebanyakan orang berbuat cina Kebanyakan dimulai Dari godaan seorang perempuan Yang tadi saya sebutkan Laki-laki tadi sudah baik Sudah sabar Sudah sayang asnak istri Nggak ada niat sedikit pun untuk selingkuh Tapi perempuannya nyosor terus Eneng Nyosor duluan. duluan Tuh Ini yang disebut dengan will Kemudian ada juga yang disebut dengan pil pria idaman lain. Tadi kan Anda aja pernah berantem sama suami. Iya apa iya? Berantemlah suami istri. dar der -tor. Si istrinya pergi ke kerja, ke kantor. Cengkel benar artinya Karena berantem sama suaminya. Ada sahabatnya di kantor. Dia curhat, bercerita. Ditanggapin sama laki-laki teman kerjanya. Wow. Dia merasa adem. Merasa nyaman. Wow. Merasa curhatnya nyambu. Baik lagi sama lelakinya. Terberantem lagi seminggu kemudian. Dardardor. Curhat lagi sama cowok tadi. Makin panjang curhatnya hmm. Makin mendalam Perasaannya ternyata Laki-laki wow. ini lebih baik Daripada suami saya wow. Akur lagi karena dinasehati Seminggu lagi Berantem dar-der-dor dar, dar, dar. Masa Allah, Sekarang lebih dasar Sakitnya di hati suami saya Ternyata ada laki-laki yang lebih baik Daripada pasangan saya di rumah dia curhat, dia nangis, uh, numpang ke darat cowok tadi kebenaran katanya dirangkul, wah, wow. mungkin nempel, iya apa iya, itu namanya pil pria idaman lain, tuh baru dua, tiga, yang namanya orang yang ketiga maaf, ini emak emak kayak begini banyak yang ribet. Misalnya, jangan marah Bukan semua, banyak Tapi gak semua kan Misalnya Anaknya berantem Ngaduk sama emaknya Suami saya begini, begini, begini Udah, cerai aja hmm. Ngapain penyelaki begitu ribet Masih ada emak, tenang Pulang ke rumah emak Baru makan satu mulut aja bang, Emak yang ngurusin Rumah malaga, het niet gedaan. aja, heb Daripada niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb lo. Ribet gedaan. lo. heb het niet gedaan. Ik heb Orang ketiga emaknya. Contoh. Orang ketiga lagi nih emak-emak. Hmm. Anaknya ngadu. Ya Allah mama. Suami saya sekarang di PHK. Duit tabungan udah habis. Nanti kerjaan belum dapat. Temulu. Udah. Cere. Ngapain hmm. punya laki gak punya duit. Aduh. Capek. Uh. Ini orang ketiga. Dosa besar. Rasul bersabda. Mereka yang memisahkan suami istri, siapapun itu orang ketiga dosa besar. Atau pertama seorang perempuan tahu laki-laki ini punya anak bini. Ya centil, godain tuh laki orang. Dia bilang boleh menikah sama saya ceraiin oh yang tua. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mana? Atau diakalin sama dia. Nikah dulu nih sama laki-laki ini. Begitu dia menikah dia gelendotan dengan manjanya. Bang. Apakah engkau benar-benar mencintaiku? Benar. Kalau begitu cerai kan isi yang oh. Ada yang begitu. Ini dia manusia ketiga yang dosa besar. Tempatnya neraka jahat. Hadis Nabi mengatakan. Kalau ada orang yang memisahkan rumah tangga. Dia dosa yang sangat besar. Tempatnya neraka jahana. Makanya mau jadi wil. Ke, pil. Emak. Mertua. <laughs> memisahkan rumah tangga anak-anak. Rasul bersabda. Yang namanya iblis kerajaannya di atas air. Lalu setan-setan anak buah iblis ngariung. Tahu ngariung? Ngumpul. Pintanya, apa yang kau kerjakan hari ini? Saya menyuruh orang nyuri. oh, Saya menyuruh orang mencuri nyolong. Suruh orang ngegubungin orang. Suruh orang mitnah. Suruh orang segala macam lah. Oh. oh cuma gitu doang. Raja Iblis. Kamu ngapain? Saya ngegoda orang yang rumah tangga. Biar mereka berpisah. Sebelum berpisah saya godain terus. Raja Iblis bilang, sekarang bagaimana? Udah terpisah, kamu yang paling hebat. Jadi setan yang memisahkan orang yang rumah tangga, itulah yang bonusnya paling banyak dari Raja Iblis. Makanya orang yang ketiga yang merusak rumah tangga orang, itu saudaranya. Setan. Ya baik itu dia, terus siapa mau untuk tema kita pagi hari ini tentang... Orang ketiga perusahaan keluarga. Sekali lagi saya ingatkan Anda yang di rumah yang ingin curhat. Bisa hubungi nomor telepon 569-76809. Yang di Jakarta, di luar Jakarta tinggal di Taman 021-569-76809. Bisa juga melalui Skype Silakan di add saja ini kami di mamahaa.beraksi. Tapi sekarang kita harus break sebentar nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Mama.